Masih bersama Palapa dan wahana musik Artis yang satu bakalan memberikan yang terindah untuk anda semuanya Siapa dia kalau bukan? Sinta Ar Sinta Palapa Du weko moro så tresno, du weko moro så så jag. Nåtintya vågku, nöggal kerokku, tresno kura.